وَنُصِيحُكُمْ كُلُّ مَنْ جَلَسَ جُنْدِيًا يَجْعَلُ مُذَكَّرَتَهُ فِي هَذَا الشَّأْنِ وَيُعْلِمُهُ بِأَنَّهُمْ مَا هُمْ عَلَى شَيْءٍ وَلَا مَعَهُمْ حَيَاءٌ وَالْحَالَةُ هَذِهِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ وَيَدْعُو الْإِنْسَانُ ذَلِكَ يُقَوِّي هِمَّتَهُ فَإِنَّمَا اللَّهُ عَامِلٌ بِذَلِكَ الْمُرَادُ وَإِلَّا يَكُونُ تَبَرِّيًا مِنْ فِعْلِ الْمُنْكَرَاتِ حَتَّى صِغَارَ عَلِّقُوا هِمَّهُمْ بِذَلِكَ وَعَلِّمُوهُمْ هَذَيْنِ البيتين Wahmalisaidina Abdullah ibn Mubarak, zikarohmali man baharak di kitab al-Shahih. Wahmam Allah yataubisulkani ma'zilatan an dinina wbi islahuduniyana. Laulah salafin, ولم تلم تأمن لنا سبل وصار أدعفنا نهبا لأقوانا. وكذلك هذا البيت. Zikaroh di syarh du'abi حربا. لا يسلح الناس فوضا لا سرّا لهم ولا سرّا إذا جهالهم سادو Waktu Abdullah Al Ghafiyat Al Saidunabi kau juhalu saduna, fihhi makna ayat, walau ladaf Allahin nasa baghdun bi baghdin, la fasadil ardhu, walaikun Allahu fadl al alamin, atau kama kau. Ini masih berkaitan dengan pemerintahan, pemerintahan yang kosum itu. Masih lebih beruntung kita punya pemimpin yang gak baik daripada uh, fitnah yang selalu berkejolak. Karena itu bahasa-bahasa misalnya uh, revolusi, kemudian uh, reformasi, kalau memang sifatnya hanya sekedar untuk kepentingan politik ini ke, kepentingan politik ini, ini ngacu, sebenarnya kalau diperbaiki itu bisa. Kenapa harus ini bongkar-bongkar begitu? -bongkar Akhirnya jadi fitnah tadum, fitnah yang terus menerus, terus kacau jadinya. Lah untuk memperbaiki lagi perlu waktu puluhan tahun mungkin ratusan tahun. Akhirnya orang berharap lagi. Dulu zamannya Soeharto berasih murah kok sekarang tambah larang. Dulu itu bensinnya murah kok sekarang tambah larang gitu. Kenapa? Ya gara-gara pengacau ini. Fitnah tadum kita enggak membela Suhartonya, adili. Tapi jangan bongkar-bongkar begitu kalau memang belum siap. Ini pemimpin yang dolim itu masih lebih baik daripada fitnah yang enggak bisa teratasi. Ya jadi sekarang begini nih. Jangan sok Jangan ke susu Jangan kamu tadi itu Main-main api akhirnya yang lain terbakar nantinya Baik Bagi orang yang kumpul Dengan orang-orang pemerintahan Tentara kah jendral kah Misalnya Tidaknya selalu dia tadi itu mengingatkan dalam masalah ini Karena sebetulnya yang berkepentingan Yang Mengkritik Yang Ingin menggulingkan bukan rakyat sebenarnya. Ya orang-orang itu. Yang ingin menggeser jenderal ya jenderal sebenarnya. Yang ingin mengelengsirkan presiden ya orang yang ambisi jadi presiden. Karena itu jangan berpikir ulama akan menggeser kamu. Tidak ada. Orang yang seperti kamu itu yang memanfaatkan ulama kah, atau rakyat kah, atau yang lainnya. Karena itu mereka itu harus dinasihati, ini bodohnya itu loh, kadang-kadang orang-orang politik itu dia itu menganggap rakyat ini adalah membuat kekacauan, ndak kamu itu dikacau sama orang yang sama dengan kamu, musuhnya DPR-DPR gitu loh. Musuhnya pejabat, pejabat yang lainnya. Nih Gubernur dengan wakil gubernur, jangan-jangan wakil gubernurnya yang ingin gubernurnya lengser. Karena supaya langsung jadi gubernur Kan begitu Tidak mungkin Ustadz Taufik Adalah musuhnya gubernur Kayak apa aku? Tidak mungkin karena itu Kalau kamu tadi itu mendengarkan kritiknya Kita Itu membangun kamu Justru sih yang meneng Yang pura-pura bantu kamu padahal kamu salah Jangan-jangan ingin menjatuhkan kamu Itu Harus dinasehatkan Hah? Harus dinasehatkan itu Woyulimu biannahum maum ala shek walamaum haya walhalahade dan harus dikasih tahu itu pejabat itu, itu harus dikasih tahu bahwa dia nggak punya apa-apa sebetulnya, -apa, nggak berdaya semuanya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak ada kehidupan tanpa dia tadi itu mau bekerja sama nggak ada ambisi saling menggeser saling menjatuhkan nggak bisa, sebi bisa makmur Nyalakan polisi, polisi nyalakan pemerintah, pemerintah nyalakan DPR. Terus apa ini yang kita tunggu dari orang model begini? Gak ada yang merasa salah, merasa benar semuanya. Paling pinter menyalahkan. Apa kita tunggu daripada orang model begini ini? Lain Allah Taala yang mengulangkan fil kisasi haya. Sebenarnya ketegasan pemerintah. Untuk menghukum, itulah kehidupan. Bukan nutup-nutupi ya. Siapa saja yang salah? Degas. Dalam gisos itu ada ada satu kehidupan dijanjikan oleh Allah. Walakumfil gisos si hayah. Nah, kalau tidak ada, ya repot. Yang mencuri ayam dengan yang mencuri duitnya negara, bodoh. Repot ini kalau sudah begini. Harus dipertegas huh? Ini buat KPK sampai KPZ Kalau belum huh? Kalau memang tidak ada ketegasan Tidak bisa Begitu. Harus ada ketegasan hmm. Woyan insan darika wa yugawi himmatan, hendaknya manusia itu niat itu semuanya untuk memperbaiki pemerintahan yang ada dan tetap memperkuat untuk apa? untuk melaksanakan hukum Allah. harus niat dan memperkuat imahnya, semangatnya harus ada tapi tanpa untuk menggeser atau menjatuhkan pemerintahan yang ada. Hmm? Jadi enggak benar itu Kita harus revolusi kita harus itu kita harus ini apa yang kamu buat nanti tambah kacau jadinya diperbaiki aja lah kalau bisa diperbaiki Hai faimannallah alaih bidhalik al-murad ya kalau memang Allah takdir akhirnya mereka sadar Alhamdulillah kalau tidak Waillah yakunu tabarian minfaq lil mungkarat minimal dia sudah menghindari perbuatan mungkar. Yaitu apa? Menjatuhkan pemerintahan yang sudah baik. Dijatuhkan pemerintahan yang dulu tambah tak baik. Ekonomi tambah kacau, pengadilan tambah kacau, korupsi tambah menjadi jadi. Ya. Ini gara-gara perbuatan mungkar ini. Ngacau pemerintahan yang ada. Bukan memperbaiki tapi mengacau jadinya. Ngeredek. Kalau udah jadi yang bengar-bengar. Keadilan, keadilan. Jadi dia, dia jadi koruptor besar. Waduh. Eh? Hatta sigar. Aligu himamahumid alik. Hatta anak kecil-kecil. Ajari himahnya untuk kesana. Semangatnya untuk ke situ Bagaimana mereka tadi itu melaksanakan keadilan tegas baik wali muhammadainil baitain ajari dua bed ini anak-anak kamu eh, ini di sana abdullah bin Mubarak. Allah yarfaubisultani maudilatan Allah itu akan mencegah menolak dengan pemerintahan tadi itu. Mu'adilatan, beberapa penyakit Maksudnya beberapa kerusakan Andinina daripada agama kita Wabihi islahu dunianya Dan dengan pemerintahan tadi itu juga ada Kebaikan dalam dunia kita ya, Pemerintahan yang ada ini juga ngatur dunia kita Tapi masih mendukung agama kita Nanti pernah dilarang sholat? Enggak Pernah dilarang jum'atan? Juga tidak Laulah laulah saya tinulam tak malah nasubulon. Kalau seandainya bukan karena pemerintahan, maka tidak ada yang aman ini semuanya. Tidak ada semuanya. Kenapa? Wasora tak nahban diagwana yang paling lemah akan menjadi kurban bagi yang paling kuat. Masih masih ada pemerintahan masih lumayan, walaupun tidak maksimal. Cuma harus diingatkan terus pemerintahan. Oh ngono, udah bener kamu, jangan dibiarkan, jangan punya rencana jelek untuk pemerintahan yang ada ngono loh. Jadi enak jadinya, lah ini kacunya semuanya kan gara-gara ikut campur semuanya. Yang ada di pondok-pondok yang ada di madrasah-madrasah hitok nggak no be, dikongkong dukung. Wah, repot semuanya kacu jadinya. Akhirnya gimana caranya supaya pemimpinnya dari golongannya menjatuhkan, melengserkan pemimpin yang lainnya. Tidak benar semuanya. Ini semuanya fitnah tadum jadinya kalau begini ini. Tidak ada kehendak yang baik, Tidak ada keinginan niat yang baik jadinya. Demikian juga doa abih riba, La yasulhun nasu fawdha, La surata lahum, Wa rasurata illa juhaluhum sadu, Apalah surat ini Pemimpin ini ya Tidak akan menjadi baik Manusia tadi itu kalau kacau Tidak ada pemimpinnya Dan tidak mungkin Kepemimpinan surat lah, Surat okay, ini pemimpin. Tidaklah manusia dari itu menjadi baik dalam keadaan kacau yang tidak ada pemimpin baginya. Dan tidak dianggap ada pemimpin bagi mereka kalau yang memimpin orang bodoh-bodoh. Ini loh, orang itu harus sering melengkapi. Ini pemimpin kita ini kok tidak ada urusan agama ya, kok kurang itu. Dekat atau Diajari. Jangan begini, ngadakan orkesan di buka masjid terganggu orang sholat di masjid pak. Ada non di omah mui, misalnya. Ia lah, artinya ada ada eh, apa ya masukan begitu orang-orang merasa terganggu pak, itu turun turun turun terus turun yang di, tidak mau turun orang, kan begitu. Malah di sini ada yang me, Habib Umar bin Sumait tadi itu mengganti idal juhalu idajuhalum saadu idal juhalu saaduna nah, kalau orang, orang bodoh itu telah memimpin kami. Alhasil jangan sampai kita membuat kekacauan yang ada diperbaiki. Yang belum baik diperbaiki yang sudah baik, didukung Jangan kamu Membongkar, tapi kamu tidak bertanggung jawab ya Ini sekaligus untuk Menjawab itu Yang dikit-dikit Memandangkan khilafah, khilafah, khilafah Silakan buat khilafah, tapi yang ada Yang diperbaiki Bukan berarti ini revolusi, madang-madang ngacu Ini namanya, diri kamu, kamu angkat Jadi khalifah nah, Itu tidak benar itu jadinya yang ada ini sudah bagus sebenarnya tinggal diperbaiki presidennya Islam wakile Islam DPR-nya Islam jendralnya Islam gubernurnya Islam bupatinya Islam camatnya Islam kepala desa Islam RT-ni Islam nah tinggal diperbaiki lo kok islami kok setengah ini bupati ini ha ah, kamu tambahi biar lebih dari setengah kau seberapa tini Islamnya, gubernur. Kamu tambahi gimana caranya lebih bagus terus demikian. Allahualam.